السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا حمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرورنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل Allahumma salli wa sallim wa barik ala dina Muhammad wa ala adihi wa ashabihi wa man tabi'ahun bihsari ilahiyah muli Suma mafah Allahumma salli wa sallim wa barik ala dina Muhammad wa ala adihi Furqan al-Azim yang telah ya Alhamdulillah ya subhaniya rahimakallah wa ajraku. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah limpahkan kepada kita kenikmatan yang telah curahkan kepada kita nikmat rahmat serta taufiknya sehingga dengan izin Allah SWT, kita masih diberi kesehatan dan diberi waktu ruang menikmati musa yang, yang di mana kita bisa masih bisa beramal soleh e, beribadah kepada allah swt e, dengan menambah pahala di si allah swt hari dunia dan menambah derajat di si allah swt pada hari kiamat dengan Perkumpulnya kita pada malam hari ini tidak lain adalah sebuah ibadah Dalam uh, talabil ilmi disabilillah sebaiknya katakan Rasulullah SAW Menentuk ilmi itu di jalan Allah SWT Meneruskan kajian kita pada malam hari ini tentang kitab Tauhid Pada bab yang ke-8 insyaAllah nah, melanjutkan bab tentang tabarruk ya, memohon berkah kepada pohon atau batu atau yang semisal dengan keduanya ya. ini tentang uh, mohon, apa namanya permohon keberkahan ya, kepada selain Allah subhanahuwataala apa hukumnya begitu macamnya dan ini pembahasan yang sangat diperlukan. Ya karena setiap orang Muslim khususnya ingin berkah gitu kadang-kadang kata-kata berkah, ala berkah gitu kalau di kita ini, ya. tapi banyak yang salah, banyak yang gulu dan banyak terjerumus ke dalam bid'ah. Ah. Ya tujuannya mulia ingin mendapat berkah gitu ya, dari Allah, tetapi caranya banyak yang menyimpang tidak sesuai dengan perintah rasul sallallahu alaihi wasallam ini bagaimana berkah yang benar gitu ya menurut syariat dan berkah yang bid'ah dan mengandung syirik bisa jadi syirik kecil bahkan bisa terjun dalam syirikul akbar. Ya, bahwa berkah beresaiin Allah itu bisa terjerumus ke dalam dua bentuk syirik, bisa jadi syirik kecil, bisa jadi syirik besar. Nanti lihat kita bahas perinciannya. Yang kemarin kita sudah bahas pengertian barokah itu ya. Jadi kalau tawaruq artinya Tolaul barokah. Ya, tawaruq artinya memohon berkah. Contohnya orang bertabaruk dengan kuburan berarti minta barokah dengan kuburan. Tabaruk dengan pohon berarti memohon barokah dengan pohon yang dikeramatkan dikerangatkan. Memohon tabaruk dengan batu mohon berkah dengan batu dan yang lainnya begitu. Sedangkan barokah itu secara istilahnya di sini adalah Sampainya kebaikan, ya sampainya kebaikan kepadanya bertambah kebaikan itu gitu ya kemarin sudah bertambah banyak kebaikan dan tetap kebaikan itu berada padanya kemudian senantiasa kebaikan itu menyertainya tidak berpindah tidak. ya dan berkembang kebaikan itu ia ya, memohon sampainya kebaikan itu hati berkat itu kepadanya dengan bertambahnya berkembang tetap kebaikan itu dan senantiasa menyertainya terus nah itu namanya barokah ya. dalam nah, nas atau dalam Al-Qur'anul Al Karim dalam ayat-ayat ada yang menunjukkan Tentang berkah Itu dari Allah SWT Jadi hukum asalnya ya Bukan hukum asalnya jadi Berkah itu asalnya itu Dari Allah SWT Menurut Al-Quran atau Al sunnah Keduanya telah menunjukkan Yang demikian Bahasanya Allah SWT Dialah Yang memberkahi Yang membuat berkah yang menyampaikan keberkahan kepada hambanya. Tidak ada seorang pun dari makhluknya yang bisa memberi berkah kepada yang lain. Allah Subhanahuwataala berfirman dalam surat Al Furqan ayat 1 Taba roka'ida di ala adhi. Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al Furqan, Al Quran kepada hambanya Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an sebagai berkah. Al-Qur'an berkah karena agung dan mengandung kebaikan di dalamnya. Al-Qur'an di dalamnya ada keberkahan karena diturunkan kepada hamba banyak kebaikan. Jika tatkala membacanya akan menyertakan apa e, sampai ibaratnya kebaikan senantiasa menceritakannya dan tetap kebaikan itu kepada hamba yang katakan di sini Allah yang memberikan Al Quran membawa berkah ini ya. kemudian dalam ayat yang lain dalam surat Taubah Alaihussalam Taubah rokallah di bila dihil muluk dalam surat Al Muluk Maha Suci Allah yang di tangannya segala kerajaan. Kata tabarokah ini Allah yang memiliki keberkahan. Ya. Allah yang memiliki keberkahan. Dalam surat as-Sofat 113 ini ayat-ayat menunjukkan nanganya keberkahan itu, keberkahan itu di tangan Allah begitu. Tidak ada seorang manusia, makhluk baik malaikat, nabi, para nabi atau jin tidak bisa memberi berkah kepada manusia yang lainnya kecuali atas izin Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat al-sofat ayat 113 wa barokna alaihi wa ala ishab kami telah memberkahi kepadanya kepada Ibrahim dan kepada ishab Allah yang memberkahi Ibrahim dan ishab dan keturunannya sehingga menjadi ban Israel, ban Israel dari galif dari keturunan ishab ishab yakuh itu nah, itulah bani israil karena israil ini sebutkan kepada siapa Pak pada isha perguritku ya pada yakub jadi bani itu ah, anak-anak israil itu namanya yakub panggilan yakub israil kenapa israil isra itu artinya abdullah bahasa ibrani bahasa di zamannya di zamannya ya bahasa ibrani yang terdahulu juga ada perubahan arti Israil itu Abdullah. Abdullah artinya kalau diartikan hamba Allah. Ada dua makna Israil, ada menafsirkan sebagai Abdullah, ada yang kedua, Israil itu yang berjalan di malam hari. Ya, yang berjalan di malam hari. Waktu itu Yakub pernah berjalan di malam hari eh ya, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu intinya yang terkenal dengan kata Israel aluloh karena il il al-ilah itu adalah Allah e, pernah nonton film dulu Nabi Isa ya tapi apa tidak? tapi ya, dia mengatakan ilah ilah ketika di itu yang itu versinya mereka ya, yang disalib padahal tidak e, itu bahasa Ibrani nya Allah yaitu. intinya e, Bani Israel itu disebutnya kepada Adi aku Ya'kub punya anak 12 belas di antaranya Yusuf. Jadi Bro Anim punya anak Ishak, Isak punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf. Itulah silsilah keturunan yang langsung para Nabi semuanya. Ya. Dari Yusuf itu nanti terus nanti keturunannya Musa Alaihissalam. Ya. Dan ya, kemudian. Nah, jadi intinya ayat tadi menunjukkan yang memiliki berkah itu Allah yang menurunkan berkah itu Allah ya, tidak ada yang lain. E, dalam surat Ibn Maryam ayat 13 ayat 31 wajah Allah ni mubarakan perkataan ya, Mu Isa alaihissalam dan Allah telah menjadikanku itu berkah menjadikanku berkah di mana sahaja Nabi Isa itu berada itu ada berkah di dalamnya. Jadi uh, Dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang memberkahi hamba-hambanya. Tidak boleh seorang pun dari makhluknya ataupun manusia khususnya mengatakan kepada yang lain, Barok tu Analshai, aku telah memberkahi sesuatu. Tidak boleh. Atau ubarikufi filakum, aku memberkahi. Pekerjaanmu ini tidak boleh. Li-an al-barokah takat rota al-khayl uzumahu wasabatuhu inamazalika iman mihamin aladibiyadihi al-amruhu al-azwa jalla. Dikarenakan barokah itu suatu kebaikan yang banyak dan e, tetapnya kebaikan, ya sabitnya atau senantiasa kebaikan itu berada itu hanyalah di tangan Allah subhanahu wa taala urusannya dialah Allah sebagai mentera sesudahnya yang memiliki keberkahan ya jadi tidak boleh mengatakan aku memberkahi kamu ya maka doa kita kan barokah Allah semoga Allah memberkahi kamu nggak ya, boleh orang tua ketika anak menikah aku berkati kamu ini kata kata orang apa Pemuka agama itu Kristen, itu kan? Kami berkati kamu. Nah, itu tak boleh. Apa dia yang berbuat yang memiliki keberkahan? Apa dia yang nyampai bertidak? Jadi kita yang benar doa kita itu BArrokhomoholaka, ubarperulakung, jamalika, bainakumna. Itu itu doa. Semoga Allah memberkahi kalian. Tuh, kata kata yang Allah hibarik. Orang orang berdoa ya, semoga Allah memberkahi kamu. Ya, orang Arab itu suka mereka diduai keberkahan, karena ini kebaikan yang banyak terkumpul. Ya kebaikan langgangnya kebaikan, tetapnya kebaikan berkembang kebaikan. Jadi barokah itu suatu nikmat ya Allah subhanahu wa taala. Jika berkah itu ada dalam harta yang sedikit akan menjadi manfaat berkah yang berkembang manfaat. Jika barokah itu turun dari ilmu ya. Pada ilmu, maka ilmu itu bermanfaat. Ya, bagi pelakunya dalam beramal saleh, lurus ibadahnya, akhlaknya bisa mengajarkan kepada orang lain, bisa mengajar apa mengajak orang lain. Ya, bisa terus uh, ilmu itu diajarkan. Jika barokah itu turun kepada makanan, ya, maka makanan itu meskipun sedikit tapi menyehatkan juga mengenyangkan. Ya. Para sahabat dulu makan hanya satu dua kurma, tapi bisa berjihad itu barokah. Ya. Nah, ada makanan yang doakan Nabi sedikit, tetapi bisa dimakan oleh ribuan itu berkah gitu masih. Ya. Nah itu dari kemudian banyak hadis-hadis. Nah maksudnya ya, dari al-Qur'an dan Sunnah bahasanya Allah subhanahu wa taala menurunkan berkah itu di apa di waktu maksudnya Allah subhanahu wa taala menurunkan keberkahan pada beberapa hal satu yaitu tempat dua yaitu zaman yang ketiga adalah pada makhluknya dari kalangan manusia Allah subhanahu wa taala ya menurunkan keberkahan pada tempat di antaranya Masjid, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu tempat yang berkah ya yang lainnya masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala itu tempat yang berkah secara umum tapi yang secara khususnya Masjidil Aqsa Masjidil Haram itu tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di sekitar Baitul Maqdis itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ayatnya dalam surat Al-Isra ayat satu Al-ladhi barokna yang kami telah memberkahi di sekitarnya sekitar baitul makdis itu uh, aksop ya itu di sekitarnya Allah berkahibah ya Allah berkahi berkah di sini Allah subhanahu wa taala menjadikan tempat yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa taala dan banyak kebaikan dan dilipat gandakan kebaikan-kebaikan di dalamnya itu diperkahi oleh Allah SWT jadi di masjid Laqsa kalau sholat di sana satu kali sholat seperempat kali sholatnya di masjid Nabawi. kalau di masjid Haram 100 ribu nah, itu namanya berkahi ya. orang sekali sholat nilainya 100 ribu 100 ribu, 100 ribu kali sholat di masjid lain itu kan berkahnya di sana salatun nabawi seribu kali. An-nabawi juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Masjid Al-Aqsa seperempatnya. Jadi berapa? 250. Ya. Jadi tidak apa kita tidak sempat sholat di Al-Aqsa juga. Ya? Kalau sempat alhamdulillah kalau ada kesempatan enggak apa-apa. Sudah ke Nabawi haram sudah mencukupi. Ya, tidak harus memaksakan ke Aqsa. Karena itu juga di bawah Nabawi ininya keutamaan sholatnya Uh, kemudian maksudnya itu arti diberkahi oleh Allah swt. Maknanya orang beribadah di sana, orang uh, melakukan amal soleh itu diberi keberkahan. Bukan maknanya bahwasanya apa? Yang ada di sana, bumi tanahnya, temboknya, atau sesuatu yang ada itu berkah, bukan? akhirnya boleh diambil tanahnya, diusap tembok dinding dinding masjid aqsa atau masjid harom ya, uh, atau juga membawa tanahnya batunya dipindah uh, ke negerinya, misalkan dibawa atau diusap ke wajahnya, atau yang lain ini nggak boleh ini perbuatan mengkarab, Bukan itu maksudnya ini harus dipahami. Meskipun Allah berkah itu tempat itu masjid harom juga, tapi bukan berarti kita menggosok-gosok tubuh kita ke ke tembok-temboknya, mengambil tanahnya, me apa, menaburkan ke kepalanya, kemukaannya bukan itu, itu salah pemahaman. Diberkahi selamat makna orang beribadah di sana, kemudian juga ya dilipat gandakan kebaikan, kemudian eh, apa namanya, ya, kemudian orang apa hatinya terpaut dengan Masjidil Haram dan orang-orang berdatang kepadanya kemudian ada tawaf di dalamnya, ada salat di dalamnya, ada intiqam di dalamnya, berkahi. Dizikir di dalamnya, baca Quran ya. Dan ya, tidak se tidak pernah sepi Masjidil Haram didatangi oleh orang-orang untuk -orang beribadah. Itu maksudnya ee, diberkahi di sini. Ya, dan adanya Hajar Aswad itu juga diberkahi. Ya. Jadi bukan seseorang itu memang mengusap dinding dinding Ka'bah atau tembok mesil haram atau lantainya, tapi yang disarjakan hanya mengusap hajar aswad dan menciumnya dan mengusap urkunya mani. Juga ketika mengusap hajar aswad bukan berarti hajar aswad itu yang memberi berkah, tidak, karena itu hanya itibar perintah Nabi saw. Jadi e, mengusapnya itu tanggudiah sebagai apa ketaatan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga orang yang mengusapnya menciumnya mendapat keberkahan yaitu ketaatan kepada beliau ya dan mendapatkan pahala di sekaligus pada waktu melakukan batu itu yang memberi berkah maka ketika Umar bin Khattab mencium hajar aswad maka beliau mengatakan ini a'lamu annaka hajarul latan fa'u wala tadur yakni hajar aswad apalagi batu-batu yang lain kata Umar semuanya aku tahu bahwasanya apa itu batu tidak mendatangkan manfaat tidak mendatangkan mudarat ya? ya ketika Umar mencium batu itu tetapi Umar berapa mengatakan lau lau lau laan nih rohain ra tuh Rasulullah saw. Jika senengnya aku tidak melihat Rasul saw. menciummu maka aku tidak akan menciummu. Jadi di sini itibanya ketaatan kepada Nabi saw. Sehingga menjadi mendapat berkahnya berkah apa? Pahala ya pahala ketaatan kepada Nabi saw. Ya pahala itibat kepada beliau saw. Ya jadi intinya tempat yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa taala masih ada Aqsal, haram Masjid Nabawi juga masjid-masjid yang lain yang di dalamnya orang beribadah dapat pahala, kebaikan, ketenangan, sakinah, oh dapat gandakan amal soleh itu arti berkah di sana. Ya, secara maknanya bukan secara zatnya e, oleh diusap e, dicium, ya kecuali yang diperintahkan tadi Hajar Aswad dan Rukun nyaman ini boleh diusap. Adapun kalau zaman, ya zaman kalau masjid dalam dalam sebuah hadis tidaklah tidak ada tempat yang paling Allah cintai di muka bumi kecuali masjid-masjidnya secara umum. Jadi tempat yang berkait adalah masjid-masjid Allah menawarkan orang dapat kebaikan diampuni dosa-dosanya dihapus kesalahannya, di, di, di diberikan pahala ditaikkan derajatnya, senantiasa yang melangkahkan kaki ke masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala berjamaah di dalamnya banyak kebaikan yang di dalam oleh uh, yang didapat oleh seorang mukmin ketika solat di masjid. Kalau zaman yang Allah berkahi yang paling utama yang paling awal adalah syahro ramadhan jelas ya? ya Allah berkahi waktu itu 30 hari kemudian 10 hari awal bulan thul hijjah. Kemudian di Yaumul Arafah, Yaumul Idul Adha. Ya. Kemudian kalau setiap hari yaitu di sepertiga malam terakhir turunnya keberkahan di waktu itu, ya. Kalau yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberkahi me, Memberkahi dari hamba-hambanya yang bisa mendatangkan sebab datangnya berkah gitu ya kepada seorang dari kalangan hambanya yaitu para nabi ya yaitu para para nabi para rasul para nabi dan para rasul mereka lah yang mendapatkan berkah dari allah swt secara zatnya secara zatnya tubuhnya apa yang ada di dalam tubuhnya ya itunya yang melekat dengan tubuhnya itu berkah tidak seperti manusia biasa tubuh mereka itu mubarakah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang menjadikan jasad Adam diberkahi. Dialah Allah Subhanahu wa taala menjadikan jasad Ibrahim diberkahi mubarakah. Makanya jasad para nabi tidak tidak hancur. Mereka hidup dalam kuburnya dan melaksanakan salat. Kekhususan para nabi itu tidak seperti manusia kebiasaan peran nabi ada sekitar 7 atau 8 ya. Yang pertama, nabi mendapat wahyu. Ya, yang kedua, nabi maksum. Dijaga oleh Allah baik ketika menyampaikan risalah, tidak mungkin salah ya. Tidak mungkin lupa, tidak mungkin ditambah atau menyembunyikan atau juga maksum dalam adalah perilakunya Nabi tidak akan melakukan dosa-dosa besar atau dosa kecil khususnya tidak akan Nabi berbohong tidak akan Nabi apa e, berzinah minum khamar yang lainnya dimaksud dimaksud para Nabi nggak mungkin loh berzinah minum kamar e, yang ketiga kehendak para Nabi itu jasadnya berkah jasadnya diberkahi oleh Allah subhanahu wa taala Iya, kemudian yang ke ke, ke apa lagi keempat e, nabi itu di ya apa, apa namanya ditawarkan pilihan ketika meninggal dunia apa dia ingin hidup abadi apa ingin kembali pada Allah nggak seperti kita ya kalau sudah jatuh waktu tempohnya hari ini ya nggak bisa nawar gitu nggak bisa nawar kalau nabi dikasih pilihan. E, Kemudian yang kelima, Nabi, para Nabi dan Rasul itu dikuburkan di mana dia meninggal dunia. Nah, jadi Nabi itu meninggalnya di tempat itu, ya dikuburkan di tempat itu, nggak boleh dipindah. Jadi kenapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan di area masjid? Karena khususan beliau, kalau yang lain dibatin, karena beliau pas meninggalnya di rumah Aisyah Ra. Dan rumahnya Aisyah nempel dengan masjid gitu dulu itu. Maka ketika Nabi meninggal di tempat tidurnya Aisyah, maka ya langsung di apa diangkat tempat tidurnya langsung digali kuburan di sana. Nabi dikuburkan di sana. Karena kehususan para Nabi adalah ketika meninggal di tempat itu dikuburkan di tempat itu. Kalau yang lain ya boleh dipindah. Para Nabi tidak diperbolehkan para nabi hidup di dalam kubur tadi ya. Hidup di dalam kuburnya. Hidup seperti ini, seperti, sadar seperti kita, eh, seperti di dunia begini. Tapi kita jangan bayangkan ngitu alam barzakh. Pokoknya mereka hidup dalam sadar dan mereka sholat Kita tahu tentang Isra Miraj itu. Nabi SAW mengimami para nabi di mana? Ketika Miraj itu ke al Ya, ketika Uh, sebelum naik apa setelah ya setelah naik setelah naik dunia turun mengimami para para nabi ya karena sebelumnya Kenalan dulu ya, Kenalan dengan para nabi baru setelahnya intinya nabi pernah sholat bersama para nabi ya uh, kemudian khususan yang lain apa nabi dan rasul itu tidak mewariskan warisan kepada ahli warisnya tetapi yang ditinggalkannya sedekah ya, Jadi Nabi apa yang ditinggalkannya Tidak dibagi-bagi ke anak-anaknya Kerabatnya Tapi ditinggalkan sedekah ya Itu apa namanya kehususan para Nabi diantara ini Yang saya bahas adalah Tubuhnya para Nabi itu Mubarak berkah, Jasadnya Mulai rambutnya Air, -air liurnya ya, Keringatnya kulitnya, ya bahkan bajunya yang dia pakai gitu, yang sering dia pakai itu ada berkahnya. Kecuali kalau perkata sih atau tempat tidurnya itu enggak, ya makanya e, ada sebuah riwayat e, Umsullem ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur di rumahnya Umsullem itu ibunda Anas bin Malik pak ya, sahabat yang mulia. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah kami, kata Anas. Kemudian beliau tidur dan mengeluarkan keringat. Kalau panas dulu nggak ada AC pak ya panas. Kemudian datang ibunya, ibunya datang ketika Nabi tidur keluar keringat kan, itu keringatnya di, di ini dikumpulkan ya kalau bahasanya yuk yuk yuk koru nah, itu di ya digosok itu dari tubuh Nabi dikumpulkan di sebuah tempat gelas atau nampan gitu. Ya. Kemudian Nabi SAW terbangun dan heran e, melihat perbuatan Umsullem. Ya Umsullem, maha dah ladi taznahin. Ya Umsullem, apa, apa yang kau kerjakan? Apa yang kau lakukan? Ia kan, mengumpulin keringat Nabi. Maka Allah ada ini. Ini keringatmu kami jadikan sebagai minyak wangi, karena minyak keringat engkau itu lebih wangi dari minyak wangi. Itu tabaruk tabaruknya Muslim, ya. Nabi tidak mengingkarinya. Ya, e, kerana Nabi itu seperti menyak misik sang wangi. Beliau suka menyak wangi itu beliau dihulangi, ya. Jadi kalau ada beliau, salam-salam, itu sudah tercium aromanya. Beliau mau datang, itu aroma khasnya beliau tercium para sahabat. Bahkan ketika beranjak dari tempat duduknya itu masih wangi tempat duduknya wangi beliau tubuhnya, subhanallah, ya. So, so. Jadi eh, ini eh, apa keringatnya beliau eh, berkah. Kemudian juga apa? air liurnya beliau itu juga berkah sampai sampai para sahabat ya. Kalau beliau apa akan membuang air ludahnya itu pada apa? Eh, yang mengadakannya gitu ya. Kemudian kalau terkena tangannya diusapkan ke tubuhnya karena ada keberkahan, ini khusus untuk Nabi untuk yang lainnya gak boleh <gifat> ya, para sahabat gak ada yang ber minta berkah kepada pembakar siddiq orang tahu pembakar paling mulia setelah Rasulullah pada Umar, pada Usman tapi mereka berkahnya berkah ilmu dan amalnya berkah ilmu dan amalnya, mereka bukan zatnya jadi salah, kalau ada orang mengikuti e, Nabi kepada kiai, pada sunan, pada apa ya, berebut Air minumnya, berebut kopinya gitu ya Berebut keberkahan ah, Itu orang-orang di ya, kampung gitu ya Kiai kiai Sama santrinya itu berebut Air minum ya, Saya habis minum simpan itu Santrinya berebut itu ah, Bekas minumnya Pak Kiai itu Kopi apa-apa Katanya berkah Nah itu sana, gak bisa ya Tapi ilmunya Kiai itu Ilmu, ilmu ustaz itu berkah Itu yang disampaikan Ilmunya, bukan Zatnya Ustadz Kyai atau ajengan enggak ya. Kalau rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga berkah. Ini kisahnya dalam hadis Anas. Tadi hadis yang pertama hadis Bukhari bu, ya Pak ya hadis Muslim ya, tentang keringat Nabi itu berkah. Eh, hadis Muslim tentang rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada ya Pak berkah di dalamnya. Ya. Bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala di Mina Kemudian beliau lempar jumroh setelah selesai. Kemudian beliau memotong hewan kurban. Kemudian beliau mencukur rambutnya. Maka ketika dicukur rambutnya, kemudian yang sebelah kanan dikatakan Hud ambillah. Ini diberikan kepada Talha bin Ubaidillah. Kemudian yang sebelah kirinya dipotong, dihabiskan, pakai dipotong. Kemudian dibagi-bagikan kepada orang-orang. Iya, -orang. kemudian di antara manusia ada yang mengambilnya, ada sebagian, ada beberapa lembar. Jadi yang sekirinya itu dibagikan semuanya pingin semuanya. Sampai sekarang terpelihara. Pak istrinya Nabi selosana hafsor dia menyimpan beberapa lembar rambut Nabi. Kalau ada yang sakit maka mencelupkan ke, dicelupkan ke air air minum begitu diangkat kemudian dikasihkan peloren sakit dengan izin Allah sembuh. Ya, disimpan rambut-rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, intinya ada para sahabat yang menyimpan terus sampai generasi-generasi sampai sekarang terpelihara. Tapi kalau ada yang di internet menemukan rambut Nabi itu bumbu, apa? Bumbu, apa? Nah, <tuh. menggumpal, menggumpal pengagulong <tuh>. bahasa Apa namanya itu? Eh <tuh>. uh, ya. yang bentuknya apa ini panjang ada rida panjang kemudian banyak itu nggak mungkin karena rambutnya udah dibagi-bagi jadi paling dapat beberapa lembar gitu beberapa lembar nggak mungkin yang itu yang kalau nggak dicetnya ya Sese -sese. Uh, uh, itu bohong itu nggak benar itu sampai panjang gitu rapi enggak kamu kan dua bagian rambut nabi itu jadi yang kanan dikasihkan Abu Bidah Abu Bidah apa atau Habib Bidilah yang kiri ini dikasihkan oleh orang-orang sahabatnya semua berbagi-bagi. Ini dapat beberapa lembaran disimpan disimpan. Ada yang dipelihara beberapa generasi ada yang hilang. Nah yang yang tersisa mungkin nggak utuh, nggak utuh banyak, nggak ngumpul banyak. Jadi udah berjajaran Intinya rambut Nabi itu berkah ini dalilnya dalam hadis muslim sampai disimpan, diperdebatkan oleh para sahabat waktu haji terakhir haji wada beliau setahun sebelum meninggal dunia, sawalahu alaihi wasallam. Ya dan banyak ya hadis-hadis lain yang menunjukkan keberkahan tubuh Nabi saw. Makanya kisah orang yang e, menyentuh perut Nabi kan sebelum meninggal dunia beliau, maka disebutkan orang itu tidak akan tersentuh api, api neraka. Ya, orang yang menyentuh perut nabi dan kalau siapa yang pernah didolimi olehku, siapa yang pernah dipukul, ada sahabat yang mengancukkan, gitu Engkau pernah mencapuku atau memukulku, sekaligus aku enggak pakai baju. Nah, akhirnya orang itu hanya ini saja ingin bersentuhan kulitnya dengan kulit nabi langsung. Maka nabi mengatakan ya, Dia tidak akan tersentuh akan neraka. Ya. Eh, jadi para nabi jasadnya itu diberkahi seluruh para nabi, ya, sehingga mereka utuh jasadnya dan dalam sebuah hadis Allah subhanahuwataala haramkan bumi untuk memakan tubuhnya para nabi. Nah kita yakini nggak perlu nggak perlu kita lihat kuburan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu utuh beliau di dalam kuburnya utuh jasadnya seperti seperti hidup begini Enggak, anjir utuh beliau. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak perlu pembuktian. Kita yakini dalil, yakini apa yang beliau kabarkan. Enggak jauh-jauh di zaman Umar, Nabi Daniel, salah satu nabi bukan rasul kan dari bangsa Israel itu masih utuh padahal sudah ratusan tahun meninggal dunia, bahkan sekitar ratusan tahun ya. E, nabi Daniel, salah satu salah satu nabi bangsa Israel itu tubuhnya utuh seperti orang lagi tidur ketika ditemukan oleh Abu Musa al-Asari di, di Syria waktu itu ya di Syria banyak peninggalan para Nabi lah e, di, ketika menaklukkan Shah maka diketemukan jasad Nabi Daniel Abu Musa dan Daniel ini tahu ini jasad siapa di, di di dadanya ada Taurat kemudian dilaporkan pada Umar bin Fatah Reb di Lampung dia katanya Umar mengetahui bahwa oh, itu Nabi Daniel nah kamu bawa jasadnya malam hari kamu kuburkan di tempat orang tidak tahu, sebab nanti takutnya orang masih lemah kan, masih baru masuk Islam, akhirnya dikeramatkan itu bisa terjadi kesirikan. Maka kata Umar bahwa jasadnya malam hari kamu kuburkan di tempat yang orang orang tidak tahu. Maka di bawa jasadnya itu Nabi tersebut, Dania dikuburkan di tempat yang orang tidak tahu Sampai sekarang nggak tahu di mana kuburannya. Tapi yang jelas jasadnya utuh para Nabi itu tidak dimakan. Bumi kan jelas, bumi diharapkan oleh Allah untuk memakan tubuhnya para nabi Ya nabi yang mulia Para suhada saja yang meninggal di medan perang Itu utuh jasadnya Banyak kejadian ya tidak tidak hancur di alam kuburnya ya. Para nabi itu jasad mereka diberkahi semuanya jika seandainya seorang bertabaruk dengan jasadnya atau mengusapnya atau mengambil keringatnya, bertabaruk dengan sebagian rambutnya, ini jaiz, ini boleh. Karena Allah Subhanahu menjadikan berkah tubuh mereka ya, berkah secara eh, apa namanya? Ya, apa namanya? hidup secara Zatnya, secara zatnya sudah diberkahi Allah Subhanahuwataala. Kini Nabi Muhammad SAW mengalami kesan jasad beliau mubarak diberkahi oleh Allah yang banyak dalam sunnah bahasanya para nabi eh, para kabar bertabarok dengan keringat beliau bertabarok dengan rambut beliau bertabarok dengan has dengan kekas wudhu beliau dalam sebuah hadis eh, Imam Bukhari dikeluarkan oleh Imam Ibnu uh, Ibnu Syihab Azubri ya, Muhammad bin Robi meriwayatkan bahasanya apabila Nabi SAW wudhu maka bekas wudhunya di oleh para sahabat sampai-sampai para sahabat mau bertengkar karena berebutnya air wudhu bekas air wudhu Nabi SAW kan wudhu Nabi tidak seperti kita itu yang sunnah ya pakai baskom itu nampan, jadi Ya Nabi e, bekas sudunya airnya itu kembali ke kenampan ketika mencuci tangannya, ya, mencuci mukanya kembali ke kenampan itu, jadi tidak tumpah. Nah, jadi bekas air sudunya itu diperlukan oleh para sahabat karena berkah ya, air tersebut. Ya, ini, e, e, ya, ini menunjukkan bahasanya tubuh para Nabi itu secara zatnya berluka dan bisa berpindah pengaruhnya asarnya itu bisa berpindah pada yang lain keberkahannya seperti tadi contohnya rambut gitu kan rambut nabi dipakai untuk penyembuhan ya, itu boleh Dia bisa berpindah ada keberkahan ini khusus bagi tubuh para nabi dan rasul ada pun yang lainnya selain nabi dan rasul tidak ada dalil yang menunjukkan demikian ya bahkan sahabat para nabi dan rasul ya mereka tidak saling meminta berkah. Ya, dan sahabat-sahabat Nabi tidak diberkahi secara zatnya, akan tetapi secara amal dan ilmu mereka seperti uh, uh, manusia yang paling afdol di umat Islam setelah Rasul s.a.w. alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Maka tidak ada hadis yang datang dari para tabi'in di mana mereka me apa namanya, ingin mendapatkan keberkahan setara zat kepada Abu Bakar tidak ada, tidak ada yang memperebutkan air wudhu bekas wudhu Abu Bakar atau mengusap tubuhnya Abu Bakar atau minta rambutnya Abu Bakar nggak ada, pada tabiin nggak ada riwayat demikian. Baruk dengan tubuh Abu Bakar, sedikit bertabur dengan tubuh Umar, dengan Ustman, dengan Ali tidak ada, ya. Tetapi mereka bertabaruk dengan rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan air, air bekas wudhu Nabi dengan air liur, air ludah nabi maksudnya, air ludah nabi dengan kerjaan nabi atau dengan pakaian yang dipakai oleh beliau ya, tapi berkahnya para sahabat itu dari segi umum eh, segi makna, artinya amal mereka itu diberkahi amal mereka diberkahi, dan ilmu mereka juga keberkahan ilmu dan amal mereka dan juga ada sebagian sebagian e, apa namanya benda atau juga ya makhluk yang sebab dari keberkahan seperti air zam zam seperti madu ya masuk keberkahan itu ada kebaikan ada wasilah untuk kesembuhan seperti zaitun, <tuh> tim ya disebutkan Al-Saudhati wa Zaitun itu Allah sebutkan karena ada keberkahan sebab bukan bukan secara siapnya karena itu sebab adanya berkah kemudian juga eh, apa namanya hmm, madu ya Abbas saudara dan subhanahu ya yang lain Jadi intinya eh, keberkahan itu dari Allah subhanahu wa ta'ala dan bisa Atas izin Allah SWT, Allah menurunkan keberkahan pada makhluknya Tempat, kemudian waktu, dan kepada sebagian makhluknya Nah, tabur orang-orang musrikin Yang eh, pekerjaan atau perbuatan mereka Menjadikan terjerumus ke dalam syirkul akbar karena kenapa? karena orang musrikiin mereka mengharapkan kebaikan dan menginginkan kebaikan ya dari sesuatu yang eh, dari Tuhan-Tuhan selain Allah SWT ya jadi mereka menginginkan kebaikan, menginginkan sampainya kebaikan dan terus-menerus kebaikan itu pada mereka ya, dan tetapnya kebaikan di mereka ya, itu mereka mengharapkan kepada al-ilah Tuhan Tuhan yang mereka sembah berupa berhala atau juga batu atau juga kuburan dengan uh, tanahnya ya, atau juga uh, pohon ya ya yang dijadikan berhala atau tempat-tempat yang mereka anggap keramat seperti buah. Kalau gua itu gua atau juga ainul mat yaitu mata air itu seperti di kita gitu ya di gua gitu kan ada dikramatkan atau air terjun gitu mungkin istilahnya mata air air terjun ya kalau dulu mata air Nggak ada air terjun kalau di arah misalnya atau pohon atau kuburan ya tempat-tempat yang dianggap itu bisa mendatangkan keberkahan ini ini tabaruhnya orang mau di zaman jahiliah Bukan hanya dengan patung-patung mereka Jadi dengan tempat-tempat Buah, kemudian tanah Kemudian kuburan Dan mereka Menginginkan keberkahan Dengan bermacam-macam Cara ini tabaruk Syirqiyah Ini tabaruk yang ber, e, merupakan kesyirikan ya. Makanya dalam buku ini Dibuat e, dengan babnya Tabaruk dengan pohon dan batu dan semisalnya, ya, semisalnya banyak ya bisa jadi kuburan, bisa jadi gua bat, batu atau air terjun ya mata air tempat-tempat dianggap bisa mendatangkan berkah ya bisa menghasilkan keberkahan. Memohon keberkahan kepada selain Allah, ya khususnya kepada berhala kepada apapun, ini bisa jatuh ke dalam syirik besar atau syirik kecil. Bagaimana membedakannya, gitu kan? Di sini, seperti contohnya dalam ayat yang pertama di sini sebutkan kan dalam surat An-Najm, ya ini orang-orang kafir musyrikin mengharapkan berkah kepada berhala-berhala. Afarouiyatul latahul al-azza, dan manat asal asal yang ketiga, maka apakah patut kamu kaum orang, -orang musyrik menganggap al-latah dan al-azza dan amanah al yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Ini disebutkan karena orang-orang kafir musyrik mengharapkan keberkahan dari patung Lata, Uzza dan Manat. Ini patung paling besar di zaman kaum Tsakik. Ya. Al-Lata itu kata diambil dari kata apa apa? Mari. Kenapa patung itu dikatakan Al-Lata yang disembah? Karena diambil dari kata Allah, Al-Ilah. jadi nama Allah Al-Ilah, maka diambil untuk berhala mereka. Nah, itu bil namanya ilhad menyimpangkan nama Allah. Maka patung dikatakan berhala itu dikatakan lata diambil dari nama Allah al uh, Uzza dari kata Allah Al-Aziz. Mana dari kata Allah ada makna nama Allah Al-Manan yang Maha Pemberi. Uzza dari kata nah dari nama Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa. Kalau Lata itu juga ada dua pengertian. Lata itu seorang seorang yang uh, yang membuat adonan ya lunto latah ya lunto membuat adonan sawik uh, sawik apa namanya sawik Kandu. ya sawik ya uh, apa sawik itu kandung iya kandung ya, Kandu. uh, uh, yang dibuat untuk kubus roti dulu orang itu nggak sebutin namanya orang soleh sebelum nabi sallallahu alaihi wasallam dulu zaman Quraisy ia sering membuat adonan, ya lata jalut itu membuat adonan tepung, dibuat roti-roti roti yang banyak ya itu sini kan, bulat-bulat itu, bulat ya, dibakar. Itu dibagikan kepada para jemaah haji gratis. Jadi dari dulu ternyata bukan hanya zaman sekarang, ya, dikasih makanan itu dibagikan gratis, saking solehnya orang itu, sehingga ketika meninggal dunia bersedih orang-orang dan terkenal dengan perbuatannya lata jalut, maka dikatakan lata dibuatkah tempat duduknya, di tempat duduk dia kalau dia lagi duduk di dira masjid, di masjid alam itu sebuah patung untuk mengenang. Akhirnya disembah, dikeramatkan begitu ya dan menggalap berkah. mengharapkan berkah dari menyentuh patung itu akhirnya sudah. Itu maksudnya. Lata tat dan manat. manat manat dari kata al-manan. Ta'awwila. Nah, itu ayat yang menunjukkan orang-orang miskin bertabaruk dengan patung-patung itu. Mereka mencium, mereka beritikat, mereka tawa, mereka mengusap-usap patung itu juga. Nah, sama. Jadi di ayatnya ini khusus untuk musyrikin tapi umum buat orang yang melakukan seperti itu kepada ya berhala-berhala. Baik itu kuburan, baik itu batu, pohon, diusap-usap batu, usap-usap. -usap. Pikir berkahnya batu ali, batu akik, atau yang lainnya gitu ya, e, pohon, ya, oh, pohon yang besar berapa ratus tahun dikeramatkan, diusap-usap e, itikaf di sana, ya, e, apalagi dengan e, sholat di sana, naudzubillah, itu jatuh kura syirik akbar, jatuh syirik akbar seperti perbuatan orang musrikim bertabaruk dengan latah uzahw mana? Jika оку nyer akbar, jika jadi bertabarruk kepada selain Allah itu jatuh kepada syirik akbar apabila memohon berkah kepadanya ya dan meyakini meyakininya e, benda tersebut bisa me, apa namanya menghasilkan berkah, bisa memberikan berkah begitu kepadanya. Seperti ketika dia meyakini ketika dia meyakininya ketika mengusapnya, mengusap patung atau pohon atau batu atau kuburan atau ataupun apa saja gitu ya mengusapnya itu dia beranggapan bisa mendatangkan berkah atau juga sebagai wasilah antara dia dengan Allah itu juga jatuh syirik akbar menganggap jadi dia mengusap kuburan itu ya wasilah turunnya berkah dari Allah kepada dia lewat itu gosok-gosok kuburannya ya. Apalagi sampai sujud gitu, berasosikan uh, kening di kuburan, dan yang lainnya. Nah, apabila beriktikod demikian, ia ya meyakini itu sebagai perantara kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perantara antara dia dengan Allah, sehingga menjadikan dia itu apa benda itu ilah, sesembahan bersama Allah Subhanahu Wa Taala ya sehingga dia menjadikan kuburan pohon itu adalah sembahan yang menjadi tandinya allah swt. Maka jatuh syirik abad. Inilah yang diyakini oleh orang jahiliyah dulu dalam masalah pohon batu mereka menyembahnya batu pohon itu yaitu artinya mengalam berkah atau meminta keberkahan. Yang mereka juga berkeyakinan kuburan-kuburan solihin mereka bertabur dengannya. Mereka beritikaf di sekeliling kuburan, mereka mengusap-usap kuburan, ya, mereka mengambil tanahnya kemudian ditaburkan ke kepalanya atau di tempat-tempat khusus gitu ya. Yang menganggap di sana ada apa? Ada keberkahan. Ya. Nah, dan menganggap tempat itu sebagai wasilah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka akhirnya perbuatan mereka itu menjadikan apa e, syirik al-akbar yang mereka bertabaruk dengan benda itu itu menjadikan tandingan bersama Allah Subhanahu Wataala. Karena Allah Subhanahu Wataala berfirman dalam surat Az Zumar ayat tiga waladina tafoo minggunihiyauliyah ama nakbudhu illa liuqor ibunahinulhiruzulfa dan orang-orang yang menjadikan Selain Allah subhanahu wa ta'ala Itu wali-wali yang disembah Tidaklah mereka akan mengatakan Kami tidak menyembah mereka akan Tetapi kami berharap Mereka itu mendekatkan diri kami Kepada Allah sedekat-dekatnya Itu sama Jadi bukan kami menyembah kuburan Enggak, kami mengharapkan Keberkahan Jadi, sebagai wasilah Antara dia dengan Allah Sehingga sampai berkah kepada kami Kebaikan, kemanfaatan, ini sama perkataan kaum musyrikin itu dulu begitu kedengarannya. Kami enggak menyembah Lata ini enggak, kami enggak menyembah Uzza, kami enggak menyembah enggak, tapi kami mengharapkan gitu dengan mengusapnya dengan tawaf itu keberkahan, kebaikan datang kepada kami dari Allah disebabkan wasilah dengan patung ini. Ini dalam surat Sumar Bani Abadika. Walalina takhab bisa dibuka As-Sumar ayat 3 ya, nanti lihat ini hujan Orang-orang Tampil Korea itu mereka mengharapkan keberkahan dengan menyembah patung-patung itu, ya bukan menyembah secara zat. Jadi dia tidak meyakini dia sebagai Tuhan yang harus sembah enggak. Maka dia mengatakan, waldini natsaftul mingduni aulia manaqudum illa lihilla lihun karibuna ilmuhi syuka. Orang-orang yang menjadikan selain atas penawatnya sebagai wali-walinya sebagai sembahannya, mereka mengatakan. Kami tidak menyembah mereka ini. Kami nggak menyembah tak patung-patung ini Enggak gitu. Karena diingatkan, akan tetapi kami mengharapkan apa? Mereka itu patung-patung itu mendekatkan kepada Allah, mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya sebagai wasilah Ya, mengharapkan apa? Syafaat dan juga keberkahan patung-patung itu. Ya. Eh, ini keyakinan orang yang kalau bertabarak dengan saling Allah. Bisa jatuh sirkul akbar. Jadi ketika mengusapnya, menciumnya, oh beritikaf seperti orang di kuburan sunnah beritikaf itu kan, duduk berzikir, oh, kemudian juga apa namanya, menciumnya ya, itu sebagai wasilah antara dengan Allah di, bisa me, mendapatkan berkah ya dengan perbuatan mereka. Nah, ada kalau seseorang bertabarruk dengan benda-benda yang tidak disyariatkan, ya dengan kuburan atau tanah atau dengan uh, pohon atau batu, dia menjadi dia bertabarruk dengan hal-hal tersebut, seperti dia misalkan mengusapkan tanah ke tubuhnya, mengusapkan uh, apa namanya, tangan ke batu tersebut dengan berkeyakinan bahwasanya apa itu sebagai sebab aja sebab datangnya berkah tidak menjadikan wasilah kepada Allah untuk beribadah enggak sebab saja sebab mudah-mudahan saya dengan mengusap pohon ini saya dengan mengusap batu ini batu alif sakanya ataupun atau batu akik atau masalah-masalahnya atau benda-benda yang lain dia mengatakan ini sebab sebab nanti datangnya berkah nah ini dia yakin berkah itu dari Allah tapi ini mudah-mudahan sebab Ini tidak boleh jatuh pada sirkul askor. Ya, Seperti, sama seperti Orang yang menggantungkan Tamimah, jimat-jimat Atau juga Apa namanya il, Tamimah atau ya, jimat-jimat Yang berkeyakinan dia sebagai sebab Untuk mendatakan, mendatakan manfaat Menolak-modorak jatuh Kepada sirkul Asgol Sama seperti bertabarut ya, Kepada Benda-benda uh, yang tidak disyariatkan oleh Allah subhanahuwataala. Dia menjadikan sebab saja, tidak menjadikan itu suatu ibadah. Tidak suatu ibadah enggak, itu hanya sebab saja dia. Nah, kalau menjadikan suatu ibadah seperti contoh yang pertama jatuh syirkul akbar, ya menjadikan suatu takkorup kepada Allah beribadatan seperti orang datang ke kuburan itu niatnya ibadah itu takkorup, ya bukan hanya mengharapkan berkah tapi juga taabudi ya, ya, dengan peribadatan dengan cara-cara ibadah jatuh syirup akbar tapi kalau dia hanya ngusap apa uh, ngusap sesuatu itu dia me meyakini sebab datangnya berkah ini jatuh syirup asdoor. seperti orang yang nggak paham datang ke candi-candi apa berobudur ya atau perambanan apa? itu katanya ada patung ya kalau bisa disentuh oh itu ya jadi disentuh, diusap dia dapat keberuntungan nah ini orang-orang Islam yang bodoh jahil itu ikut itu ya ia nyentuh patung atau sentuh itu kepala-nya katanya iya saya belum pernah ke sana jangan pernah ke sana pak buat ya, tempat kemusyrikan ya. ya nggak usah dilihat meskipun hebat ributonya itu udah apa namanya istri jurat dari Allah ya. misalnya dibiarkan fitnah ya, uh, ujian bagi kaum Muslimin Indonesia ya, yang imannya lemah ya ke bawah dengan orang, -orang mereka E, apa ya mereka menyentuh patung itu tujuan keberuntungan itu namanya tuh ini jatuh syirkul asgor ini tapi kalau niatnya kan dia dia ke sana bukan beribadah gitu kan hanya ingin rekreasi aja nah, kebetulan disuruh itu suruh nyentuh patung nah, jatuh syirkul asgor tapi kalau dia ikutan acara ritual orang Hindu atau Buddha apa itu pura Hindu apa Buddha itu Buddha ya pura ya ikut acara mereka, acara peribadatannya berkeyakinan ini ibadah ya itu sudah jatuh syirkul akbar, keluar daripada Islam ya. Nauzubillah. Nah, ini bisa dibedakan Pak ya, antara tabaruk yang jatuh pada syirkul akbar dengan tabaruk yang syirkul asghar ya. Kalau tabaruk syirkul akbar seperti orang-orang musyrikin itu perbuatan mereka ya eh, apa namanya? Bertabaruk dengan sesuatu itu tujuannya ibadah, taubudiah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa taala. Kalau tabaruk yang sirkul asgar hanya sebab saja ini datang berkah dari Allah, sebabnya ini dia menyentuh dia, dia memelihara ini, dia menanam ini. Ya. Kalau dia berkeyakinan, ya itu zatnya datangkan berkah aja, eh, tur sirkul akbar nafudilah. Kalau meyakini sebab aja, ia susah berkah dari Allah ini sebabnya, sebab dari mana? anda jatuh syirkul asghar ya kalau boleh mengatakan kepada seorang alhamdulillah ada si bulan jadi berkah <tuh> boleh enggak ya, kepada si bulan adanya si bulan oh jadi berkah alhamdulillah gitu ya e, dagang laris usaha maju <tuh> ya tidak boleh ya. Orang mukmin muslim yang soleh Secara makna Bukan zatnya Itu memang berkah ya. Kalau muslimin, yang bertakwa Yang solehin Itu secara makna Maknawi, bukan zatnya dia itu Karena amal dia, iman dia Ilmu, itu berkah Seperti para solehin itu juga Para abu bakar, masyarakat Keberkahan mereka secara maknawi Bukan zatnya Ya, nah itu diperbolehkan yang demikian. Sebab bukan orang itu datang sebab adanya keberkahan. Ya, maka di sini sampaikan wakulung muslimin fi barokah. Setiap orang muslim yang tentu beriman yang sholat itu ada keberkahan. Wahdi barokah lai set barokah zat. Ingat, berkah ini bukan berkah zatnya dia, nggak seperti nabi. Wa inalahi ya barokatul amal, tetapi barokahnya barokah amalnya dia di orang soleh, di orang baik, berkah, bawa baik, bawa kebaikan, itu di rumah bawa kebaikan, ya. dalam sebuah hadis kan setan lebih takut kepada satu orang alim daripada seribu orang kafir, jadi hmm. orang alim ditakuti oleh setan, ada berkah dengan ada dia, ya, contohnya gitu ya, kalau setan nggak ada, berarti gantinya malaikat dan keberkahan dan kebaikan di dalam Ya kalau malaikat tidak ada, gantinya itu tempat di tempatnya setan. Tidak ada berkah akhirnya. Kalau setan itu menghindar adanya malaikat berarti kebaikan di dalamnya. Ah, Maknanya apa? Ya ini tadi ah, barokahnya orang muslim yang soleh itu amalnya. Barokah apa? Karena ber, dia berserta, berserta dia itu ada Islam dan iman di dalam dirinya. Dalam hatinya ada apa namanya e, keyakinan yang kuat pengagungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, mengikuti Rasulullah SAW. Nah ini juga barokah amal juga barokah ilmu orang soleh, ya barokah kesolehannya. Dan ini bisa berpindah kepada orang lain kesolehannya. Iya kan dalam hadis seseorang tergantung temennya. Jika temannya orang solehin, seperti orang oh, berteman orang solehin, seperti dia Berteman dengan tukang minyak wangi Bisa jadi dia Dihadiahkan minyak wanginya atau Terkena cipratan minyak wangi Menjadi ikut soleh, ikut baik Ini barokahnya begitu Dan kalau orang berteman dengan orang solehin Maka mendapatkan berkah ilmu dan amalnya Ya kecipratan Ya maksudnya mengikuti solehnya Itu maksud Berkahnya orang soleh itu Di sana Ya, kerana keberkahan apa yang ada di dalamnya Ya itu orang Islam Ya orang beriman kepada Allah Dalam hatinya ada pengagungan kepada Allah ya Dia mengikuti Rasul SAW Dia berilmu, dia solehin Dan bisa berpindah keberkahannya Secara makna kepada orang lain Ya Maka makna tabaruk Dengan ahlus sholah ini Adalah dengan mengikutinya Dalam kesolehan, dalam kebaikan Tabaruk dengan ilmunya dengan ahlul ilmi tabaruk itu maksudnya mengambil ilmunya mengambil faedah darinya nah, tidak boleh bertabaruk dengan mereka secara zat seperti mengusap-usap mereka seperti bertabaruk dengan keringat mereka ya, dengan air ludah ludah mereka atau bekas minum mereka atau bekas wudhu ini tidak boleh dilakukan kecuali kepada abdulul khalik sebab abdul-abdulnya makhluk yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nah itu dibolehkan yang demikian, ya secara maknanya bukan zatnya keberkahan ilmunya, ya. jadi seperti orang alim itu berkat, ya bisa berpindah keberkahan ilmunya, ya tak kala diambil oleh muridnya ilmunya di uh, apa di, uh, di apa namanya faedahnya itu bisa diambil faedah keilmuannya itu, ya Allah ada. Ya, kalau kembali kepada buku ini, membahasnya ini hanya untuk uh, tambahan dari At-Tamhid ya, kitab Syarh uh, Syarh Tauhid At-Tamhid. Ya. Uh, dalil yang berikutnya yang kita bahas yang berapa sekarang? Ya, yang ini yang masih ada. Hadis siapa ya? Hadis yang kedua setelah dalil yaitu hadis dilihat di sana di matanya tentang dalil uh, dilarangnya Minta berkah kepada selain Allah subhanahu wa taala kepada batu pada pohon itu hadis dari Abi Waqid ya Alaihi siapa Abi Waqid ini Alaihi ini sahabat nama aslinya Al Haris ibn Auf ya di sana ada di bawahnya kotaknya Al Haris ibn Auf beliau asyhabi masur meninggal dunia pada tahun 68 hijriah beliau termasuk sahabat yang terakhir masuk Islamnya ketika perang Hunain ketika sudah batu mekar, tapi hidupnya panjang sampai 68 hijriah masa kekhulifahan umayyah, tapi zaman umayyah masih ada beliau ini nama aslinya al haris bin Auf beliau mengisahkan begini, kami ya coraknya ma rosal lah sawalim asalam ilah unain anahnu udah tahu ahdin bikufrin, kami pernah keluar bersama rasul sawalim asalam menuju unain yaitu perang Hunain ini sebuah daerah namanya Hunain akan uh, memerangi uh, apa waktu itu kabilah yang ada di Hunain terkenal dengan perang Hunain terkenal wana Hudasa u Ahdin dan kami ini kami ini sahabat yang terakhir maksudnya yang masuk Islam baru masuk Islam atau baru terlepas dari kekufuran gitu. baru dia Tobat dari kejahilihan, dari ke kekafiran Baru masuk Islam ketika temekah Kan setelah temekah, Rasul langsung, langsung Beberapa hari menyerang e, Hunain, terkenal dengan perang Hunain Nah walil musyriqin Dan orang-orang musyriqin Itu memiliki pohon bidara Yang Mereka menggantungkan Yang mereka beritikaf Di sekitar pohon bidara itu Di sini pohon bidara banyak Pak, sidar itu ya itu daun sider itu buat rukiah juga buat uh, yang lainnya ya. Bahwa memandikan mayit. Orang musyrikin punya pohon bidara yang besar, rindang besar, sudah tua. Orang musyrikin beritikaf di sekitar pohon itu, ini ngelab berkah mereka. Kemudian menggantungkan apa namanya? senjata mereka, menggantungkan alat-alat perang mereka itu di pohon bidara itu. Yang dimana dinamakan pohon itu Zatu Anwar dikatakan zatu anwar pohon itu yang mereka bertabaruk ya orang-orang musyrikin dengan pohon eh, on apa pohon bidara itu maka tak kira kami melewati sebuah pohon bidara yang besar yang lain maka kami berkata kepada Rasulullah sallallahu <tuh> alaihi wasallam ij'alana zata anwar zata ij'alana zata anwar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buatkanlah untuk kami zata anwar Ya pohon bidara yang ini jadikan data anuan. Ya. E, sebagaimana mereka kaum miskin juga memiliki satu anuan, pohon bidara yang e, yang bisa digantungkan apa, e, senjata senjata mereka untuk tambal rup. Apa yang terjadi? Fakohlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Akbar. Nabi bertakbir, Allah Akbar. Inna Aszuna. Sesungguhnya ini adalah tradisi. Nah, jadi perkataan mereka itu salah mengaku kebuhuran, tapi gak sempat melakukan. Diturut oleh Nabi. Allah Akbar. Nah, ini perkataan kalau takjub, kalau heran itu dengan takbir Allahu Akbar atau Subhanallah Ini adalah tradisi. Kulitum apa yang kau katakan? Waladinam wala nafsi biadihi demi jiwaku yang ada di genggamannya. Perkataan kamu itu sebagaimana sama seperti perkataan Bani Israel kepada Musa. Seperti apa perkataannya Bani Israel kepada Musa Ija'alana hilah kamalagum alihah jadikanlah atau buatkan untuk kami sesembahan ya Tuhan Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan Tuhan disamakan pola innaqum kaum ta berkata Musa semuanya kau Bani Israel itu kaum yang bodoh kaum yang bodoh ini maksudnya apa ayat ini pak kejadiannya. Kenapa Nabi lawan uh, kenapa namanya Bani Israil minta dibuatin ilah tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Bani Israil ketika dikejar Firaun dengan tentaranya sehingga sampai di laut merah kemudian dibelah oleh Allah laut itu menjadi 12 jalan. Jadi di jalan film itu hanya satu saja itu enggak benar itu. Yang benar adalah Israil Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke lautan atas izin Allah itu laut e, apa berubah jadi 12 jalan yang bisa dilewati. Bukan satu, 12. Kenapa 12? Ini 12 12 jalan. Jadi kelombangnya terpecah jadi 12. Karena kabilah Bani Israel itu ada 12 kabilah sesuai dengan anaknya Yakub. Ada 12 anaknya, Jadi ada 12 kabilah masing-masing melewati jalan itu. di Tiba-tiba oh, laut terbelah menjadi dua belas bagian ya. Nah ketika semuanya sudah lewat Lautnya itu <coughs> Kemudian Fir'aun mengejar dengan tentaranya Ketika sampai di tengah-tengah Maka Allah perintahkan laut Supaya <coughs> menyatu kembali Padahal Raja Yubat Musa mengukul lagi Allah perintahkan Kalau Allah sudah merintahkan kepada tentara-tentaranya Itu sesuatu yang tidak terpikir oleh akal seperti Allah memerintahkan laut ya yang cair, kemudian menjadi sebuah gunung yang yang apa? yang kuat ya, yang yang apa? yang utuh, eh, yang ini yang keras maksudnya. Air kan bisa bisa bergerak, tapi tiba-tiba bisa diam. Itu perintah Allah. Kemudian api juga, katakanlah Nabi Ibrahim dilempar, maka Allah mengatakan kepada api sekaligus kan, jadilah apa? Engkau Bardan wasalamah, dingin dan selamat. Bukan hanya dingin, tapi juga selamat Tapi berapa ketika masuk Dia merasa ada tempat yang sangat sejuk Maka ketika selesai Maka tubuhnya Tidak ada sedikit pun yang tersentuh dengan api subhanallah. Jadi Allah yang langsung mengatakan kepada Allah yang langsung mengatakan kepada Api, maka Berubahlah dari dari Kebiasaannya, api bisa membakar Tidak bisa akhirnya ketika Allah mengatakan Bardan wassalamu Air yang biasanya dia bisa tumpah gitu, tertahan sudah Seperti gunung yang, yang Sebuah ayat apa Seperti gunung yang Kokoh, si air itu Diam gitu kan Nah maksudnya ketika Telah diselesai, apa selesai? Telah diselamatkan oleh ya Allah, Bani Israel Ketika melewati Laut Merah selesai Dan dia melewati sekelompok orang Yang sedang menyembah berhala Sekelompok orang itu bukan Bani Israel Lagi menyembah berhala Tuhan-tuhan selain Allah. Nah, kemudian pada Israel itu kufurnya mereka ya, maksudnya sudah diselamatkan kita sudah melihat mujizat besar. Itu ketika lihat orang nyimbah berhalak, pingin dibuatin Tuhan, maka mengatakan, Ya Musa, buatkan untuk kami Tuhan-tuhan seperti mereka itu buat Tuhan. Oh, maka Musa mengatakan, Kolah Inna Kum Kamun Ta oh, bodoh kata Musa alisalamu itu ya. Nah, ini disamakan perkataan Sahabat Nabi ini yang keliru minta dibuatkan satu anwat untuk minta tabaruk, ya bisakah tabaruk gitu, menggantungkan senjata senjata mereka seperti kaum musrikin, menggantungkan senjata senjata mereka ketika kala, kalau mereka mau perang, mereka beritaah di pohon itu disamakan seperti perkataan Bani Israel kepada Musa, itu perkataan kufur ya, lantukan tapi mengatakan latar kabunas sunana mankan aku belaku kalian pasti akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian dari kalangan Yahudi dan Nasrani dan akhirnya terbukti ya. Nah, ini penjelasannya secara ini eh Hunain ini jelas adalah perang Hunain menuju Qusbatul Hunain. Eh dan di sana Rasul membawa sekitar 12.000 tentara. 10.000 dari Anshar dan Muhajirin, 2.000 dari kalangan Uh, orang musyrikin uh, Bukan musyrikin lagi Udah muslim Tapi karangan Quraisy Kan setelah waktu mekan Membawa 2000-nya ini Di antaranya Abi Waqid Abi Waqid al ini Adalah yang 2000 orang ini Yang dia baru masuk Islam Belum diajarkan akidah yang betul gitu, Belum mengatakan akidah yang lurus Kalau yang 10.000 ini kan dari Ansor Muhajirin yang di Madinah Nah jadi Mereka juga mengatakan demikian Kami baru masuk Islam gitu kan? Baru lepas di Kukufuran Karena perkataan mereka itu kesalahan dan perkataan kufur, tapi sudah diluruskan oleh Nabi. Per perkataan syirik ya, tapi oleh Nabi sudah dibetulkan sehingga mereka nggak melakukannya. Ya. ya, dan mereka orang kafir Quraisy itu beritikaf, beritikaf di sekitar pohon tersebut, e, pohon cedar, pohon e, apa namanya bidara ya. Mereka menggantungkan senjata-senjata mereka maka dikatakan zat anwar tempat menggantungkan senjata-senjata untuk Tabaruk kalau senjata digantungkan di pohon itu nanti pasti menang menurut mereka. Itu Tabaruk mereka demikian. Ya, kemudian kata-kata e, Allahu Akbar ini adalah e, mensucikan Allah Subhanahu wa itu kalimat takjub kalau kita heran atau juga kaget ya. maka kita mengatakan Allahu Akbar subhanahu. Ya. Jadi ya, kalian akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian, maksudnya orang Yahudi dan Nasrani. Nah, kemudian syaratnya, syaratnya di sini telah mengabarkan kepada kita Abu Waqid Alaihi Robiil al Amin bahwa sebelumnya Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menuju Gaza Tulunain, perang Hunain, ya mereka Alimu Anali Musrikiin sadar mereka apa? mengetahui bahwasanya orang-orang musyrikin itu memiliki pohon bidara pohon bidara yang mereka bertabaruk dengan dengan pohon itu orang-orang musyrikin beritikaf di sekeliling pohon bidara yang dimana mereka e, apa baru masuk Islam masukkan mereka di sini yang apa orang e, kaum muslimin itu baru masuk Islam sebagian yang dimana mereka belum mengetahui tentang perkara tersebut tujuan daripada uh, apa namanya orang musyrikin menggantungkan pohon-pohon itu maka Muhammad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibuatin seperti mereka memiliki apa pohon bidara untuk bertabaruk ya mereka untuk bertabaruk dengan pohon bidara dan beritikam dengan dengan di sekeliling uh, pohon bidara itu sebagaimana orang-orang jahiliyah melakukannya ya, jadi sebagai sahabat belum ngerti gitu itu ternyata itu itu urusan itu uh, syirik gitu perkara itu syirik ya, mereka ingin dibuatin seperti orang jahiliyah yang memiliki buan bidara kemudian tapi sausanak takjub bukan takjub ya maksudnya heran dengan perkataannya itu dan dengan permintaannya itu di, uh, Rasul heran dan bertakbir kepada Allah maksudnya mensucikan Allah dari ya, perbuatan tersebut atau dari ya, yang semisal demikian itu dan mengabarkan kepada mereka yang meminta dibuatin eh, pohon bidara sebagai apa namanya tempat tabaruh, ya, anak bahasanya perbuatan mereka atau permohonan mereka itu adalah seperti permohonan apa bani Israel kepada Musa, permohonan mereka itu ingin dibuatin bidara pohon bidara sebagai eh, keramat lah gitu ya tabaruh, ini ini sama seperti permohonan bani Israel kepada Musa. Ketika mereka memohon kepada Musa untuk dibuatin Tuhan-Tuhan ya, Jadi sama ketika ingin Dibuatin apa namanya Bukan dibuatin, ingin menjadikan pohon bidara sebagai tempat tabaruk Itu seperti Tuhan gitu ya Sedangkan kala Bani Israel memohon kepada Musa dibuatin Tuhan-Tuhan buat mereka Dan mereka bisa beribadah e, Beribadah selain Allah SWT Padahal mereka sudah diselamatkan oleh Allah dari Firaun dan kaumnya. Setelah itu, baru diselamatkan tetapi minta apa sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengabarkan beliau bahwasanya umat Islam itu akan melakukan amalan perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam setiap keadaan bahkan dalam masalah bukan hanya masalah syirik tapi juga yang lainnya. Betul, apa yang diberitakan Nabi? Semua uh, tiga laku Yahudi dan Nasrani itu diikuti oleh apa namanya orang, orang muslimin ya, ya mungkin ini faedahnya kita selesaikan ya, faedah yang pertama apa faedahnya yang pertama faedah dari hadis itu dianjurkannya apa dianjurkan kita ilham ayat full apa menampakan sesuatu yang bisa menghindari gibah Ya menghindari gibah atau oh, yang menutupi atau membela ya atau menutupi sini ya, gibah. Maksudnya apa? Kata-kata kami baru masuk Islam. Itu kata-kata menghindari supaya nggak digibah oleh orang. Jadi seperti contohnya eh, saya, saya kemarin misalkan apa namanya? Pergi ke bank. Ya pergi ke bank misalkan. Jadi nah, dia jelaskan ke bank itu Tujuannya ini dan itu Jangan sampai nanti orang gak berani Di depan dia, di belakang oh, Kok dia pergi ke bank sih Jangan-jangan dia minjem uang ke bank gitu kan? Misalkan, tapi dia ketika cerita Dia jelasin Ketika ke bank itu, kami itu Keperluan ini dan itu Nah itu juga sama ya Atau ketika kami mengantar Seorang perempuan misalkan di jalan Nah ya dijelaskan ini dan itu Ternyata perempuan itu ada dia celaka atau yang lain misalkan itu. Jadi ini menghindari orang mengibahi dia dijelaskan ini kata-kata kami baru masuk Islam. Ini kata-kata supaya di, tidak ada timbul gibah <tuh> ya. e, orang yang tidak mengetahui. E, yang kedua susahnya apa mengeluarkan tradisi atau yang dari jiwa seseorang dari jiwa. Ya, seorang maksudnya kalau sudah dia terbiasa dengan suatu, suatu adat tradisi itu susah untuk ditinggalkan, disusahnya orang untuk mengeluarkan atau keluar Daripada tradisi tradisi itu susah pak ya, seperti adanya tahdila tradisi tradisi budaya itu ini susah harus perlahan, ini memang susah uh, uh, untuk uh, bertobat atau menghindari uh, berhenti dari tradisi. Yang ketiga, yang ketiga bahwasanya itikaf itu termasuk jenis ibadah. Itikaf artinya berdiam diri di sebuah tempat itu jenis ibadah, Yang ketiga, yang keempat apa di sini? Ya, orang yang bodoh, orang yang enggak tahu maksudnya itu uzur, dia mendapat uzur karena kebodohannya. Tetapi dia dapat uzur apabila dia telah meninggalkan hal tersebut setelah dia berilmu. Jadi kalau orang yang tidak tahu, jatuh berasirik Dimaafkan, tetapi setelah di Diberitahu, dia meninggalkan Kesirikan itu, dimaafkan, tapi kalau sudah beritahu Awalnya tidak tahu, jatuh kesirikan Sudah diberitahu, terus saja Buat kesirikan, ini tidak ada uzur, Begitu Pak ya, kalau dia sudah di Sudah tahu, akhirnya dia Tauban, e maka dia, dia mendapatkan udhur gitu. Ketika e Dalam masa tidak tahu Yang kelima, haramnya Bertasabur dengan ahlu jahiliyah jadi kalang orang muslimin atau yang lainnya haram bertasabu. Ini hukum tasabu ini hanya haram ya. Mantasabah bi komin, komin bu. Berarti bertasabu dengan kaum maka dia golongannya. Yang keenam bolehnya mengatakan apa? Kau Allah eh, bolehnya mengatakan Allah Akbar ketika heran, ketika heran terhadap sesuatu maka katakan Allah Akbar. Yang ketujuh wajibnya menutup pintu keburukan. Yang namanya satu darori menutup pintu keburukan. Jadi tadi Nabi kan langsung nutup ya, jangan sampai diikuti perka permintaannya. Kalau diikuti jatuh pada keburukan, eh, kesyirikan, maksiat. Jadi seperti contohnya orang dilarang untuk eh, menguburkan, bah, umpah menguburkan orang di masjid. Ini menutup pintu kesyirikan. Atau orang dilarang untuk sholat di, di kuburan. Ya itu menutup pintu kesirikan. Yang lainnya gitu ya. Kemudian yang ke delapan kesirikan itu bisa terjadi di dalam umat ini Islam. Jadi orang Islam bisa jatuh dalam kesyirikan bisa ya. Gitu. Bukan berarti orang sudah Muslim itu nggak nggak akan jadi orang musyrik atau nggak jatuh sirik itu nggak apa pasti akan ada sebagian yang yang jatuh ya. Yang ke sepuluh bolehnya. Yang ke sembilan bolehnya bersumpah ketika berfatwa, ya, ketika orang berfatwa dia bilang Allah, Allahi bersumpah dengan fatwanya itu. Yang ke sepuluh, ya bolehnya dia bersumpah eh, tanpa dengan apa namanya, tanpa mengetahui sebuah kemaslahatan, itu ya. ya. Boleh dia bersumpah dengan sumpah tanpa mengetahui apa kemaslahatan dalam sumpahnya itu. Yang ke-11 bahwasanya umat Islam itu akan mengikuti setiap semua jenis semua amal perbuatan orang Yahudi dan Nasrani. Jadi orang Islam itu ada sebagian, bukannya bukan semuanya. Jadi sebagian umat Islam akan ada yang melakukan perbuatan amalan orang Yahudi dan Nasrani dan itu terbukti. Ada yang mengikuti Cara Beragamanya, cara istiadatnya Dan yang lain Yang ke dua belas Bahwasannya seluruh Seluruh apa yang tercelah Bagi Yahudi dan Nasrani ya, Yang tercelah bagi Yahudi dan Nasrani Itu sesungguhnya peringatan bagi kita Jadi apa yang dicelah dari Yahudi Dan Nasrani, perbuatan mereka Itu peringatan bagi kaum muslimin Peringatan bagi orang Islam Ya Seperti orang Yahudi Gulu terhadap Para Nabi itu peringatan bagi kita, jangan mengikuti mereka. Ya, seperti orang Nasrani yang mereka e, mengubah apa namanya kitab mereka, menambah-nambah. Itu peringatan bagi kita, jangan seperti mereka begitu ya. Allah adal, iswah. Iya sampai di sini mungkin ya. Ada tanyakan? Tunggu dulu. Ada dari sebagian kelompok masyarakat atau organisasi yang sampai mereka itu menjadi tempat ibadah orang lain. Mereka perintahkan eh apa? hari raya Idul itu termasuk golongan Apa tindakan yang setiap apa? Iya. Yaitu dikatakan e, itu perbuatan mereka itu Pancasilais. Ya, macam suatu takdiran itu. <tuh> Mereka, mereka mengklaim paling Pancasila, paling, paling yang paling mengagungkan Pancasila. Gitu. Jadi padahal ketika mereka meninggal itu enggak bacain Undang-Undang Dasar. Gitu ya. hmm. Tapi Pancasila itu Bergulu kita memang, ya maksudnya karena itu hukum buat ngatur negara saja, gitu kan kemaslahatan aja. Jangan sampaikan hukum segala-gala di atas Quran dan Sunnah itu perbuatan kufur. Sampai mereka mengatakan ya Jadi sila dan undang-undang dasar itu Itu di atas semua hukum oh, Itu kan bisa kukur itu Bahkan di atas Al-Quran Al Itu kan hanya khususnya negara Itu juga karena daruri Misalnya darurat ternyata kita ingin Al-Qur'an sudah menegakkan tapi kan kalau itu, itu ini dipaksain bisa jadi kemudhoratan lebih besar itu itu juga mudhorat tapi mudhoratnya ringan. Adanya Pancasila itu mudhorat juga tapi ringan gitu. Jadi apa namanya uh, kaidah fikihnya untuk me meredam mudhorat yang lebih besar pakai mudhorat yang kecil. Itu ada kaidah fikih. Kalau ada dua mudhorat maka pilih mudhorat yang kecil. Kayak seperti pemilu itu kan mudhorat juga daripada adanya nanti negara hancur-hancuran maka pilih mudarat yang kecil, bukan berarti maslahat juga mudarat juga, pilih mudarat yang kecil, pilih pemilih ini maksudnya tadi ya, orang yang e, menjaga tempat ibadah, yaitu menggadaikan akidahnya menjual akidah untuk urusan duniawi nah, mereka kan menjaga apa, gak dikasih uang pak? kalau <tuh> gratis gak mungkin karena sudah terang-terangan kan itu siapa itu Ulil, lah. siapa yang yang nyeleneh itu kyainya, katanya dia sebagai pendirinya laskar itu, kyai kyai siapa yang dipakai ini terus kan kyainya itu, kalangan adi itu pernah sini katanya transit ke Doha orangnya, Dan dia juga S 2 M apa kalau nggak salah, Ulil, Nuril, Nuril. Nuril ya pernah, kan dia tokohnya, dia mengatakan jadi pasukan ini itu dibayar gitu. Ketika ceramah di gereja itu, dia terang-terangan minta kepada jemaah supaya ini pasukan-pasukan ini yang ini minta untuk dikasih amplop, kalau enggak mereka ya enggak bisa makan. Iaitu, berarti sudah terang-terangan aku, karena bayaran mereka mau. Jadi menjual akidah demi waudo bilah. Tanya itulah kebanglasan. Di kita itu ingin jadi Islam yang moderat, wasitiah, tapi kebanglasan tidak seperti moderatnya Islam yang ya memang enggak, tidak boleh gulu tidak boleh meremehkan itu yang diperintahkan memang kita moderat juga tidak boleh gulu ekstrim kalau ekstrim nanti jadi khawarij itu kan di orang ekstrim jadinya begitu berlindung. bunuh orang, buat kekacauan mengkafirkan pemerintah, membunuh orang sebarang itu ekstrim, tidak boleh juga meremehkan meremehkan, jadi seperti mereka terlalu meremehkan tidak oh, ada walau baru ya, jadi Kontalan bersama, ayo. Itu uh, WhatsApp bersama, ayo. Itu. Ke gereja bersama, ayo. Ini giliran. Itu kebanglasan. Ini, ini terlalu meremehkan terus, meremehkan dalih. Kita yang wasitiah betul, tapi mereka mengklaim wasitiah itu demikian yang moderat gitu. Jadi yang namanya moderat, ajak gereja sama-sama, -sama, ayo kejaga gereja, beribadah bersama, doa bersama, hari raya bersama, Ngucapin selamat Natal sama-sama. Oh itu kebangglasan sudah toleransinya kebangglasan ya kita toleransi diatur juga dalam Islam toleransi jangan sampai mengikuti akidah mereka intinya adalah batasan-batasan yang harus bermuamalah yang harus menjaga akidah tapi mereka enggak jadi harus begitu nikah beda agama ya enggak apa-apa masalah ya sama-sama dengan orang kafir saling mencintai saling mendukung enggak masalah karena sudah lahir taf lain tafsirannya menurut mereka tentang Islam yang moderat atau Islam yang mereka ketemukan, ini Islam yang benar begini Akhirnya menuduh yang dia kembali ke Quran Sunnah, itu ya Padahal nanti bertambah dihadapan Allah lah intinya Apa yang mereka kerjakan, mereka katakan Itu semuanya akan kembali nanti dihadapan Allah Sebenarnya Allah Ta'ala ya dan yang hak jelas hak kelihatan gitu ya. Yang batil jelas yang batil. Intinya tidak benar menjaga tempat ibadah mereka enggak ada celap dulu jaga sinagog, jaga wihara. Ketika mem, mem, apa, membuka pintu-pintu api, membuka daerah daerah musyrikin waktu itu di Persia terkenal kan penyembah majusi. Kemudian di Sam juga tuh di mana? Di pesir banyak orang menyembah selain Allah ada tempat-tempat ibadahnya ya sinagog ya gereja tapi enggak ada riwayatnya rasul me mengutus murid-muridnya untuk jaga tempat ibadah itu biar jangan sampai dihancurkan kan ada ya bahkan bisa merubah tempat ibadah itu jadi masjid ya tidak harus dihancurkan tapi tiba-tiba <coughs> jadi masjid oleh mereka sendiri dengan dakwahnya atau juga oleh penguasa akhirnya dirubah jadi ya intinya itu menggadaikan akidah ya apabila karena tidak paham akidah yang sahih mereka ya, ya akhirnya kalau begitu ridho terhadap kekufuran mereka ridho kepada uh, kemaksiatan ya kekafiran kemungkaran yang mereka kerjakan gitu ya ridho itu murka mendatangkan murka Allah ya Allah murka kepada orang-orang itu justru kita ridho justru kita mem membela nya kita ya ya sebenarnya tidak harus begitu itu ke, kan kata kebangladesh ya kita hormati aja sudah mereka mau natalan di gereja mereka itu jangan diganggu sudah gitu. seperti zaman para sahabat Demi ada orang-orang nasrani mereka bukan di madinah tapi di luar gitu di tempat ibadah mereka makanya ketika perang jangan kau bunuh orang-orang ada di dalam tempat ibadah mereka itu kan menghargai jadi masih masih menghormati gitu Uh, tidak mengganggu acara mereka itu sudah cukup gitu kan dan ya, tidak mau mereka disebut bisa dikonulkan sebagai perbuatan kufur. Iya, itu di ya di enggak enggak saklek semuanya menjadi kufur, Ya tanggung jawabnya tokoh-tokohnya. Kalau bisa menjelaskan tokoh-tokohnya sebagai pemimpinnya itu itu tanggung jawabnya besar. Yang bawah-bawahnya yang jaga-jaga itu enggak ngerti nah. dia. Nah, itu itu perlu didakwahi dia nggak ngerti karena dia udah tak asuh sama pemimpin-pemimpinnya dianggapnya benar lah kan kiai kan pintar masa salah sih buat fatwa mereka itu nurut aja nah, karena mereka itu orangnya katakanlah jahil lah gitu ya secara kasarnya harusnya mereka belajar kasih ini pengetahuan mana benar nggak perbuatan mereka ya e, kalau yang bawah-bawahnya itu perlu dilihat kondisinya pak ya tapi yang kalau atasnya ini berat ini berat ya di usia allah semenahtah kita nggak mengatakan kufur langsung yang juga perlu tambayul juga gitu tapi itu sangat berat ketika nanti di dalam allah semenahtah ya, perbuatan mereka tahun jum'at bisa zakat emas ini ada pertanyaan Bu, ibu ya zakat emas bila belinya berbeda-beda tahunnya bagaimana cara mengeluarkannya beda-beda ibu <gat> adik ya dikumpulkan saja Ya, kemudian dihaulkan. Ya, tidak e, mengapa yang belum sampai gitu, belum sampai haulnya. Kalau sudah nisobnya dikumpulkan, sudah nyampe nisob. Ya, e, akhirnya yang pertama kali beli, yang kedua, di yang lebih hati-hati, yang pertama kali beli aja. Jadi kalau yang terakhir beli, yang pertama ini udah kelewatan dari haulnya. Ya, pertama beli bulan apa? Yang kedua bulan ini bulan ini. Gabungkan aja, berarti yang terakhir itu sebenarnya belum waktunya kalau dihaulkan kan, tapi tidak mengapa menghaulkan zakat sebelum waktu haulnya, begitu tidak mengapa, jadi inginnya disegerakan yang yang terakhir itu diikutkan kepada yang awal. Jadi dihitung yang awalnya bulan apa? misalkan bulan Ramadan ya, yang itu bulan setelahnya bulan Syawal atau setelahnya lagi. E, dihitung yang Ramadan kemudian dihaulkan satu tahun, yang ya udah disop di sana udah disop, kemudian dihaulkan satu tahun kemudian dikeluarkan 2,5% baik dari emas itu atau dari nilainya gak harus dari emasnya diambil tapi dari nilai uh, uang yang lain ya, jadi, jadi jadi tiap tahun begitu bu, keluarkan ini ada khilaf ulama emas itu hanya satu kali seumur hidup ada yang mengatakan setiap tahun tapi hati-hatian apa beratnya setiap tahun keluarin karena sedikit ibu ya gak banyak Iya. Baya itu. <laughs> oh, oh, ya, kalau banyak ininya keluarnya banyak ya yang keluar itu. Ya, ya rajin rajin beli mas gitu ya. Nanti keluarin jakarnya. Apabila ada orang yang yang kuburannya digali lagi karena ada kepentingan jasadnya masih utuh, apakah jasad itu diper, diberkahi? Oh ya dan dijamin masuk surga? Ya, belum tentu bu ya. Uh, kalau ada kuburan digali, boleh menggali kuburan? meng gali kuburan awal eh, hukum asalnya enggak boleh kaum muslimin kalau orang kafir boleh idealnya ketika Rasul membongkar kuburan kaum muslimin untuk untuk masjid itu kan e, karena kaum muslimin ini dihormati ketika hidup dan ketika meninggal maka ketika mengurus jenazah itu dihormati Pak ketika mandiin ditutup auratnya enggak boleh orang mandiin itu dibuka aibnya sama enggak boleh eh seperti dia mengibahnya menyebar aib. Jadi apa yang mandi itu yang amanah. Karena ketika mandi itu ya nanti cacat-cacat tubuhnya jangan diceritain, enggak boleh dosa. Nah, jadi dihargai, dihormati. Ditutup orangnya kalau perempuan dari dada sampai ke ke, ke, ke, ke kaki. Enggak di kalau perempuan laki-laki dari pusar ke lutut. Kan di, di dibuka pakaiannya semua. Ya kalau perempuan itu hanya terlihat lengan e, telapak kaki kakinya sama mukanya meskipun yang mandiin perempuan ya, itu aurat perempuan itu jadi eh, maksudnya seluruh tubuhnya itu ditutupi dengan apa, kain atau anduk gitu ya eh disini dihormati sampai ketika di eh, dikafani ya dibuat banyak wangi perlahan nggak boleh kasar ya kemudian disimpan di tempat yang layak kalau belum dikuburkan disimpan di tempat tidurnya nggak tergeletak begitu saja pakai bantal dia, dia orang Seperti orang hidup ya, Ketika dia tidur Kemudian ketika bawa eh, Ketika dikuburkan juga kan Perlahan turunnya kakinya dulu Intinya ketika sudah jadi kuburan Gak boleh duduk di atas kuburannya Gak boleh dilangkahi kuburannya Ada orang mau ketika masih hidup dilangkahi Kepalanya? Enggak Dudukin dia Punggungnya? Enggak juga Oleh temannya dudukin aja gitu kepalanya Ini tiga-tiga kuburan gak boleh Lebih baik <tuh> orang itu terbakar ininya Apalah ininya apa? Uh, panggulnya apa? Ininya ya, terbakar oleh api daripada harus duduk di atas kuburan. Ini kan hadisnya, Sahih. Haramnya kita duduk di atas kuburan. Itu uh, ancamannya ya dibakar, ya, punggungnya. Uh, gak boleh melangkahi kuburan juga. Ada kuburan, dilangkahi. Apalagi diinjak, dilangkainya nggak boleh. Jadi Islam saat mau orang mati kuburan, muslimin. Nah ini dibongkar Itu juga nggak boleh. Jasad diambil tubuhnya ketika sebelum dikuburkan dipotong tangannya dipotong tulangnya diambil lip lipernya apa atinya tanpa kepentingan itu nggak boleh. Kalau dicuri, nggak boleh dari tubuh-tubuh itu dipotong ya ketika meninggal dunia karena dihormati ya. Ini jasadnya ada yang butuh dalam berita itu punya misalkan ketika dibuka ternyata Biasanya itu, ya dua kemungkinan bisa jadi tanahnya, jenis tanahnya yang lain dengan tanah yang lain, misalkan bukan hanya bukan sebuah karomah aja enggak ya Allah malah ma bisa jadi jadi jenis tanahnya bisa menahan, menahan apa? busuk tubuhnya bisa tertahan. Ada tanah macam-macam itu jenis tanah itu ketika di dalam itu menjadikan seperti kulkas, jadi jadi jadi apa? Enggak busuk sampai berapa tahun itu ya ada juga mungkin yang ketiga jasanya utuh itu ya itu Allah perlihatkan kepada seseorang ya ya tapi bukan jaminan masuk surga enggak jamin masuk surga enggak ya. tidak dijamin masuk surga tapi ada harapan mungkin orangnya orang baik ya harapan itu kalau beda enggak memfonis jamin masuk surga tapi insya Allah orang solihin soalkan itu di media sosial suka ada yang menyanjung-nyanjung tempat minum apa, Tempat minum Nabi Rambut Nabi Apakah itu masih berlaku untuk mendapatkan keberkahan? Apa buah ini? Ngagung-ngagung, Meng mengagungkan ya, tempat minum Tempat minum Nabi ya, tidak ada riwayat Jadi, Itu kalau ada dimusiumkan itu hanya untuk dilihat, tidak boleh bertabaruk dengan tempat minum, tidak ada debatnya persahabat. Kalau rambut ya kalau benar rambut itu rambut Nabi ya boleh bertabaruk ibu dengan rambut Nabi, keringat Nabi, air ludah Nabi. Tapi apakah keaslian rambut itu benar sampai sekarang gitu ya, yang ada di museum-museum ada di Turki? Allah Alam, apakah masih tersisa sampai sekarang? Allah maha Alam ya. Keasliannya apakah itu masih nabi nabi tapi yang jelas nabi itu disebar di para sahabat tadi Allahu akbar insyaallah ya, ya sampai di sini cukupkan alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa warahmatullahi wabarakatuh